Bitra bisnis, kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di tanah air Membuat pihak pemerintah gencar melakukan kampanye pembentukan entrepreneur di Indonesia Penciptaan iklim ekonomi tertentu dirasa perlu agar jiwa-jiwa entrepreneur muda dapat subur berkembang di tanah air Untuk pembahasal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katip Basri Mas Katip, bagaimana menurut Anda? Entrepreneur itu nggak bisa dicetak nggak bisa anda kemudian dibikin oleh pemerintah gitu karena di situ ada unsur kreativitas, ada unsur keberanian mengambil risiko inovasi segala macam. Mesti mereka hidup di dalam kultur tertentu. Orang-orang yang di sekolah itu dari staker Kalau Anda suruh profesor itu suruh jadi entrepreneur Sedikit yang bisa Kalau dia bikin bisnis bangkrut pasti Karena dia pikir semuanya Dia lihat ini kemungkinan-kemungkinan Dia lihat terlalu banyak Akhirnya dia nggak ngambil keputusan Sedangkan entrepreneur itu ada unsur keberaniannya Untuk mengambil risiko Makanya mereka disebut sebagai risk taker Nah ini Anda nggak bisa ciptain melalui program Dalam arti kata program pemerintah Dia harus tumbuh dari sebuah iklim yang kondusif apa itu iklim yang kondusif yang memungkinkan mereka melakukan inovasi misalnya? Bagaimana cara membangun iklim yang kondusif itu Mas? Kalau mereka mau bikin R&D support, kan inovasi itu akan muncul dari R&D yang mereka buat. Misalnya untuk IT ya, sambil contoh ya. Orang-orang Indonesia pintar-pintar tuh bikin program untuk IT software tuh. Nah, R&D itu bisa disupport. Apa yang bisa dilakukan? Kalau mereka lakukan R&D, kenakan yang namanya tax deductible. Pajaknya dipotong. Dengan begitu ada insentif orang untuk lakukan itu. Atau misalnya kalau mereka training orang Supaya orang-orang punya kemampuan di bidang itu, apa kalau dia lakuin training itu bisa dibiayakan sehingga pajaknya dipotong misalnya. Nah, role dari pemerintah itu bisa sampai pada level itu. Atau misalnya infrastrukturnya, listriknya ada, segala macam, itu bisa sampai pada level itu. Tapi kalau anda pemerintah mau catat entrepreneurship, gimana? Orang pemerintah juga punya persoalan dengan entrepreneurship mereka. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah dukungan hanya pada itu. Tetapi iklim yang kondusif itu harus dibuat. Sejauh ini, kendala apa saja, Mas, yang paling sering dihadapi para calon entrepreneur kita? Untuk melakukan R&D segala macam, izinnya susah. Ya, mereka nggak akan bisa berkembang. Kemudian yang kedua lagi adalah dana mengenai venture capital-nya. Kalau Anda berharap hanya dari komersial bank, nggak? Semua bank komersial willing untuk taruh uang di sesuatu yang inovasi yang belum tentu jadi. Nah, apa yang mau dilakuin terhadap ini? Nah, itu bisa ada role-role dari komeritor. Apakah patennya bisa digunakan sebagai kolateral gitu. Mesti ada regulasi-regulasi di situ gitu sehingga ketika mereka akan datang dari i dengan ide segala macam, apa yang bisa dijadikan jaminan gitu. Sehingga bank komersial mau bantu. Tapi kalau enggak memang harus ada lembaga venture capital. Tetapi kalau menurut saya persoalannya itu kita selalu menganggap bahwa soal yang utama modal. Menurut saya itu sebetulnya yang paling besar isu kita itu adalah channel distribusi dan marketing. Demikian Kati Basri, saya Geri Sadewa.